dis kelahiran Jombang, Kota Beriman. Spesial untuk Anda semuanya, tentu saja suaranya sangat kita rindukan. Performanya apalagi. Yuk, daripada Anda penasaran yang dinanti nanti yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kita persembahkan untuk Anda, ada B v, Yana, Safara, Diva Nada. Mohon apresi tangan semuanya. Yo mas bro Sawera nikomalisya di Jepang Nore eh? Dumhiho Terima kasih Terima kasih Maju-maju semuanya Semuanya berdiri Goyang bareng ya Selamat sore Terima, penatut, ngasih, Terima kasih banyak <laughs> Dari de